Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kalimat yang senantiasa kita ucapkan dari lisan kita Kepada Zat yang maha hidup Zat yang berdiri sendiri Zat yang tidak ada sekutu baginya, Yang telah menciptakan semua yang ada di langit, di bumi Dan juga di kedalaman lautan Baik kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita Zat yang telah menggantungkan segala nikmat yang dia berikan kepada kita Dengan kalimat Alhamdulillah Maka sangat wajar kalau kalimat ini sering kita ucapkan Juga kita panjatkan salawat dan taslim Senantiasa kepada satu-satunya Kiai, guru, Suri, tauladan dan Nabi Yang kita ikuti dan kita cintai selamanya Sebagaimana Allah dan Malaikat yang memberikan salam Dan salawat kepada beliau Juga sebagai balas jasa dari 23 tahun umur beliau yang dihabiskan demi untuk perjuangan agama ini, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian dianggap penyihir, penyamun dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu bagaimana pedihnya bila seseorang diusir dari kampung halaman. Dan 10 tahun fase Madinah semuanya berisi perjuangan, dakwah dan jihad sampai akhirnya Allah Subhanahu Wataala Menurunkan firman yang dalam surah Al-Maidah ayat 3 "Audo bilahi masyaiton rajim al-yum akmal tulakum dina kum muatman tu alikum niyatmu waraditu lakumul Islam adina". Hari ini aku sempurnakan agama kalian nikmatku pada kalian dan aku rido Islam sebagai agama kalian. Maka sangat wajar kita sebagai pengikut setiaknya yang mencintai beliau sesuai dengan perintah Allah senantiasa membacakan salawat dan taslim dan kalau kita Menggabungkan dua kalimat mulia iman Kita mengatakan Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ikhwah dan akhwat, akhwah Dillahirrahmanirrahimakumullah Tema kita pagi ini Semoga Allah berkahi Kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia Ada sebuah kalimat Yang kalimat ini Karenahnya lah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka Karenahnya Seluruh rasul rasul dan nabi yang jumlahnya mencapai 124 ribu orang diutus karenanya juga kitab-kitab diturunkan dari langit sebagai panduan bagi manusia karena kalimat ini juga dibedakan antara mana yang kafir dan mana yang beriman dan juga diketahui mana penghuni surga dan mana penghuni neraka karena kalimat ini agama yang kita kenal diperjuangkan karena kalimat ini kita memerangi orang-orang yang menolaknya karena kalimat ini kita berdakwah bahkan karena kalimat inilah kita selalu hidup bahagia di dunia dan di akhirat nanti kalimat ini adalah asas daripada dakwah semua nabi la ilaha illallah tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saya punya pengalaman pribadi ikhwani Awal-awal saya mempelajari agama ini pada tahun 1990. Waktu itu saya masih SMA di Madinah sampai selesai S1 tahun 1998 yang lalu. Saya terus sering kali mendengarkan hadis dilanturkan oleh para guru di matu SMA dan dosen pada saat S1. Hadis Nabi SAW berkata: wa wahabuna syu'bah Iman itu tujuh puluh sekian tingkatan. Allahu kalimah la ilaha illallah. Yang paling tinggi kalimat la ilaha illallah. Wadnahu imatatah ada an tariq. Yang paling rendahnya keimanan dianggap adalah memindahkan sesuatu yang berbahaya dari jalanan sehingga tidak mengganggu atau menyakiti orang lain. Saya terus berfikir dengan hadis ini." Sampai saya selesai S1 tuh. Masih terus saya berpikir, apa makna daripada hadis ini? Apakah seseorang di pinggir jalan kita pegang tangannya, lalu kita berkata padanya, "Ucapkan kalimat la ilaha illallah." Lalu dia ucapkan. Sementara mungkin dia itu adalah orang kafir yang mungkin kalau dengan mengucapkan kalimat itu baru masuk Islam misal. Atau seseorang yang ahli maksiat banyak maksiatnya bahkan mungkin perbuatan-perbuatan yang bisa membawa kekufuran tidak solat, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan itu pun dia ucapkan apakah dia sudah sampai derajat tertinggi dari keimanan atau apa makna kalimat ini saya terus berdoa kepada Allah Azza untuk diberikan petunjuk agar saya bisa memahami makna ini sebenarnya seperti apa sih memahaminya gitu. sampai suatu hari subhanallah saya lagi duduk merenungi kalimat ini Kemudian tiba-tiba saya melihat ke langit Lalu dengan luasnya langit di atas kepala kita ini Pada siang hari Saya coba mengikuti metode Ibrahim AS Bagaimana Ibrahim AS mengenal Tuhannya Dan Allah ceritakan dalam Al-Quran Dia melihat kekuasaan Allah di langit ini Saya melihat ke langit yang luas Seperti sekarang terang benderang di siang hari ini Kita lihat begitu luasnya dan Allah Azza Jalal menceritakan dalam Al Quran tentang langit ini dalam surah Al Mulk ayat 3 "Awwadu Billahi min ash rajim. Aladi khalak asbah al samawatin tibaka. Allahlah yang telah menciptakan langit itu tujuh lapis tibaqa itu bersusun satu dua tiga empat lima enam tujuh bumi kita di bawahnya. Mata Rafi' al Kirrahman yang minta faud. Kau tidak akan pernah bisa mendapatkan celah kekurangan dari ciptaan Zat yang maha pengasih." Farji'il basar Dikatakan setelah ayat ini, disuruh oleh Allah Subhanahu kita melihat ke langit untuk melihat. Lihat ke langit itu. Angkat pandanganmu ke langit. Allazi khalaqa sab'a samawati tibaqan ma tara fi khalqur rahmani min tara min futurhum farji'il basar qaratani yanqalib ilaikal basaru khasiyan wa hasir. Coba angkat pandanganmu ke langit. Lihatlah langit itu. Maka miscaya matamu akan kamu turunkan dalam kondisi letih, capek, sementara kamu belum mendapatkan satupun celah kekurangannya. Coba kata Allah sekali lagi lihatkan pandanganmu ke langit itu, miscaya akan terjadi hal yang sama. Kau akan turunkan pandangan matamu dalam kondisi capek, letih, sementara kau tidak dapatkan celah kekurangannya. Maka saya coba lihat ke langit. Langit yang begitu luas, adanya awan, adanya matahari, terang benderang seperti sekarang. Terkadang terjadi fenomena terang atau terjadi kadang-kadang hujan. Ada awan, kemudian turun hujan. Di malam hari, bintang-bintang yang jumlahnya tidak terhitung lagi, miliaran kata para ilmuwan, itu semuanya kelihatan, terlihat. Dengan mata kita ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Begitu luasnya, begitu banyaknya, begitu indahnya Allah SWT ciptakan. Maka saya melihat ke situ. Apapun yang saya jangkau dengan mata saya, saya coba lihat. Kemudian, saya hubungkan dengan masalah rukun iman. Di langit sana, menurut rukun iman kita, ada iman kepada malaikat. Setelah iman kepada Allah azza zojal ada Allah di langit sana. Dan ada malaikat-malaikat makhluk -malaikat Allah yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Dan jumlahnya miliaran lebih banyak daripada jumlah manusia. Penuh langit-langit tersebut. Hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda sudah pantas langit itu mengeluarkan suara seperti induk unta yang mengeluarkan suara pada saat ada beban berat di punggungnya karena tidak ada tempat ukuran empat jari manusia kecuali di, sana, di langit sana yang luas tujuh lapis langit itu kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku artinya luar biasa banyaknya malaikat itu dan penuhi langit ini lalu saya turunkan pandangan saya ikhwa dan akhwa sekalian ke bumi ini saya coba lihat di bumi ini Lihat sudah manusia beragam macam suku, bahasa, warna kulit, postur tubuh, paras wajah. Luar biasa. Dari yang gagah dan cantik sekali sampai ada yang kita bahasakan jelek. Dari yang tinggi kekar, sempurna fisiknya sampai yang memiliki kecacat. Dan beragam macam hal yang kita lihat fenomenanya. Lalu saya lihat bahasa yang luar biasa nih. Indonesia ada ya Indonesia ini saja ada 13.010 ada 6.000 bahasa. Di Indonesia saya sempat ke Irian dari tahun 2003 sampai 2007 ikhwan, dakwah ke sana, saya lihat subhanallah di antara kampung ke kampung yang sebelahnya dekat sekali. Cuma jarak mungkin kalau kita di kota besar kita menganggapnya 20 kiloan. Mungkin cuma 15-20 kilo. Tapi di sebelah sana sudah ada suku lain dengan bahasa yang lain. Belum waktu saya masih kuliah di Madinah saya lihat dengan beragam macam dari banyak negara datang kemudian kami disatukan dengan bahasa Arab karena belajar pada saat itu. Karakter sifat-sifat yang berbeda-beda. Begitu pula saya coba lihat ke dunia hewan yang bisa dijangkau oleh mata saya. Yang sering kita lihat ayam, yang sering kita lihat kambing, sapi, serangga-serangga, nyamuk, lalat, gitu kan? Apalah yang terjangkau dengan mata. Saya coba lihat fenomena hewan-hewan ini. Yang luar biasa keajaibannya. Ada bulu yang ada, ada bulunya, ada yang jalan dengan dua kaki, ada yang jalan dengan empat kaki. Ya. Ada yang juga ya, jalan dengan perutnya seperti ular. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran masalah itu. Semua hewan-hewan yang bisa dijangkau, ada burung berterbangan di langit sana. Ada burung, ada hewan-hewan yang berjalan di atas melata, di atas bumi ini. Dan juga saya pernah melihat cuplikan dokumenter tentang lautan bagaimana keajaiban hewan-hewan yang ada di sana sampai sekarang ilmuwan mengatakan ada jutaan spesies yang ada di lautan itu dengan beragam macam sifatnya, karakternya, postur tubuhnya, warnanya miliaran jumlahnya bukan cuma jutaan jutaan spesiesnya tapi miliaran jumlahnya tidak terkecuali hampir semuanya banyak jumlahnya kemudian saya mengambil sebuah kesimpulan, ikhwah. Kesimpulan saya adalah, ternyata yang dimaksud oleh hadis yang tertinggi dari tingkat iman adalah, kalimat La ilaha illallah, kembali kepada makna yang selalu ulama' sebutkan dalam kitab-kitab Tauhid. La ma'budah bihakkin illallah. Tidak ada pencipta, pemilik, pemusnah, pengawas. Semua, yang kita lihat atau tidak kita lihat Kecuali Allah Itu maknanya Memahami dasar makna ini sangat penting Makanya para ulama' Kalau kita temukan dalam buku-buku fikih buku, -buku, buku akidah Kalau ada sesuatu yang sangat penting Maka mereka selalu menjelaskan definisinya dulu Bahkan lebih dalam mereka mengatakan Lugatan wassilahan Ada istilah etimologi dan terminologinya Supaya dipahamin tuh Apa itu etimologi? Secara bahasa apa sih? Fikhi misalnya. Kemudian secara istilah itu apa? Tujuannya agar sebelum belajar dalil, sebelum menghafal, sebelum mengulang-ulangin pertemuan, kita sudah paham apa yang sedang kita bahas nih. Apa yang sedang kita kaji. Maka itu target utamanya. Dan itu subhanallah mempermudah kita akhirnya mengaplikasikan, menerima dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya mengambil kesimpulan ikhwah. Saya pertemukan dengan Definisi Tuhan yang disebutkan di dalam kamus-kamus kita, buku-buku akidah kita, Tuhan itu adalah pencipta. Ada lima sifat mutlak Tuhan. Dia menciptakan, dan menciptakan ini dari tidak ada menjadi ada. Telur yang cair menjadi anak ayam, bisa bergerak, bisa bersuara, bisa dinikmatin dagingnya, asalnya cair. Sperma laki-laki lebih halus dari debu kalau gumpalan-gumpalan sperma itu dalamnya ada miliaran sperma kecil sperma kecil itu yang satu saja nanti akan menembus sel telur dia dan sel telurnya saya pernah lihat dibesarkan hampir seribu kali lipat dari aslinya itu kecil sekali dan dikatakan para ilmu itu lebih kecil daripada debu itu bisa menjadi manusia kayak kita, bisa ngomong bisa melihat, bisa jalan bisa marah, bisa senang kita lihat biji dilempar di tanah, tiba-tiba tumbuh itu namanya menciptakan, dari tidak ada menjadi ada sesuatu yang baru Sifat Tuhan yang pertama menciptakan, yang kedua dia memfungsikan Harus ada padanya, kalau orang cuma buat tidak difungsikan Berarti dia bukan menciptakan, dia bukan bukan bukan memiliki benda itu Tapi dia seperti kita misalnya manusia, kalau diciptakan tanpa difungsikan Kita akan seperti patung, gak ada bedanya Cuman dipahat, dibentuk, dibuatin mata dan segala ini buatin lubang udah ditarok, dipajang. Tapi ini difungsikan, difungsikan ini, kan ya itu, dengan sesuatu yang luar biasa. Para ilmuwan sampai sekarang hanya bisa membuat robot, itu pun harus dengan tenaga listrik. Ya. Tidak bisa para ilmuwan mengatakan, kami tidak akan pernah bisa membuat persis seperti manusia. Mau dibuat dari bahan karet, susah Mau dibuat, tidak bisa, dia tidak akan bisa bergerak Mau dibuat dari bahan seperti sekarang, besi-besi, plastik Akan seperti robot saja, harus ada tenaga listriknya Dan tidak ada istilah seperti manusia Ada darah, ada daging, ada tulang Dibungkus dengan kulit, tidak rusak Secara ilmiah manusia membuktikan Daging itu kalau sudah ditaruh, mau dibungkus bagaimanapun kalau bukan di suhu tinggi yang suhu dingin yang sangat tinggi freezer yang sudah membuat dia beku, maka pasti rusak. Sebagus apapun kemasan antum, tapi di sini bagaimana Allah azza wajall mengemas nih tidak rusak, tidak bisa darah bisa mengalir kemudian daging tulang ketemu dikemas jadi satu, kemudian itu bisa tidak rusak dari mana ini? Ini satu hal yang luar biasa nih, difungsikan, diciptakan, difungsikan. Kemudian yang ketiga, disiapkan asopan, menyiapkan asopan atau kebutuhan. Ya, yang takkan kita bahas, kalau tidak salah nanti malam atau besok masalah. Saudaraku, in, inilah rahasia rezekimu. Padahal saya kita bahas masalah rezeki nanti panjang lebar saya jelaskan. Tapi yang jelas di yang ketiga ini ikhwani, nih, karena kuat adalah bagaimana Tuhan itu menyiapkan asopan. Seperti misal, kita sudah diciptakan nih. Mata kita sudah diciptakan, sudah difungsikan, bisa bergerak, robak mata bisa tutup mata. Tinggal butuh asopan, asopannya mata adalah cahaya. Kalau enggak ada cahaya, enggak bisa melihat. Coba kalau antum lagi di tempat gelap, gulita, enggak bisa lihat apa-apa. Gelap sekali. Walaupun mata antum berfungsi, walaupun mata antum normal, tidak pakai kacamata atau tidak buta, tetap enggak bisa melihat. Dia butuh asopan, cahaya. Selinya kita butuh asupan suara, hidung kita butuh asupan oksigen, semuanya perut tubuh anggota kita ini butuh asupan makanan sayur-sayuran, buah-buahan. Kita lihat bagaimana di sini asupannya disiapkan oleh Allah Azza Jalil. Gak ada yang bisa menyiapkan asupan ini. Gitu. Matahari terbit nanti akan kita pelajari bagaimana kubu orang-orang kafir kepada Allah Azza Jalil yang mereka akhirnya tergak bisa ya. Terkurung di sebuah poin yang mereka tidak bisa jawab Dialog antara Ibrahim AS dengan namrud nantinya Yang keempat Ikhwani Mengawasi Jadi setelah diciptakan Difungsikan Disiapkan asopannya Yang keempat itu Pengawasan, diawasi Awasan ini kalau bahasa kita sederhana Umat Islam pelajari dari kecil buku fikih Halal haram banyak orang cuma menganggap halal-haram itu biasa. Padahal sebenarnya halal-haram itu pengawasan Allah Azza wa Ini makanan boleh, ini makanan tidak boleh. Itu pengawasan. Kapan salah masuk yang haram itu bukan cuma sekedar berdosa, tapi berefek bagi kesehatan. Maka ini difahamin, diawasin. Antum kalau lagi sakit, lagi sakit, kena virus. Penyakit itu kan virus. virus kita anggap flu misalnya. Antum kalau flu, kena virus. Pada saat kena virus, tubuh kita lagi melawan itu. Maka ada hal-hal yang tidak boleh antum lakukan yang nanti menguatkan si virus itu. Seperti misalnya kalau lagi flu minum dingin misalnya. Atau lagi meriang minum dingin. Apa yang terjadi coba? Kalau antum lagi sehat kayak sekarang Masya Allah. Ada air es dikasih. Kita minum biasa saja. Nyaman. Coba kalau lagi meriang. Antum mau sentuh enggak? Mau minum enggak air es itu? Dari mana perasaan tidak mau menentuh? apa sebabnya, gitu maka ini kata ulama, pengawasan secara, ya, alami dari Allah Azza wa dibuat sensor dalam diri kita kita bukan minum lagi, sentuh aja gak mau, gitu kita gak mau sama sekali, jadi pada saat kita sedang sakit, atau kita misalnya lihat fenomena alam yang gelap lah, hujan keras lah, hawa terjadi banjir, kita punya sensor alami untuk tidak kesana, gitu untuk tidak keluar, Maka ini semua pengawasan dari Allah Azza Azzawajal. Ada pengawasannya. Ada pengawasan. Antum habis makan. Dari mana, kita ini tidak tahu ya. Tidak pernah tahu. Yang kita makan dan kita minum ini. Tidak pernah kita tahu makanan yang kita makan, yang mana menjadi nutrisi tubuh. Dan yang mana tidak dibutuhkan keluar dari tinja. Kita kan tidak pernah tahu. Kalau kita tahu dari awal di piring, kita bisa pilah. Setengahnya ini untuk kotoran ya. Sudah ini enggak usah saya makan deh. misal. Setengahnya ini buat nutrisi tubuh saya, nanti tubuh saya jadi kuat. Kita gak bisa begitu. Semua dimakan, proses alami terjadi di tubuh kita. Dari mana prosesnya? Kenapa bisa menjadi energi sebagian? Kenapa bisa sebagian dibuang? Jadi tinja, maaf, antum buang air besar itu. Itu hasil makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dibuang. Dari mana nih prosesnya ini prosesnya? Kan? Sehingga ada yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, ada yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan itu proses alami. Ini pengawasan alami yang orang tidak bisa bantas secara akal kalau ini ada penciptanya enggak mungkin gitu. Terawasi, minum, perasaan-perasaan yang kita muncul ikhwani. Lapar, haus, gitu kan? Itu semuanya proses alami pengawasan. Haus itu buktinya secara alami tubuh kita lagi butuh cairan. Dari mana itu? Kok bisa ada, gitu kan? Dan kita juga sudah diciptakan dengan kadarnya lagi Minum air misalnya, kita lagi haus nih. Begitu kita minum, ada rasa yang kita rasakan, oh ternyata cukup nih. Setengah gelas sudah cukup. Dari mana rasa antum tuh? Yang kita rasain nih, Afwan maaf, mau makan, mau minum, mau buang air besar, mau buang air kecil. Rasa itu sendiri sensor alami yang sudah terciptakan dan semua makhluk bisa rasakan. Bayangkan kalau kita gak punya rasa lapar, kita gak punya rasa haus. Kita enggak pernah tahu tubuh kita kapan membutuhkan. Apa yang terjadi kira-kira? Orang bisa meninggal di tengah jalan. Dia enggak tahu ini lapar atau enggak. Tiba-tiba lemes, jatuh, mati. Tapi ada rasa lapar. Oh yang sekarang tubuh kamu lagi butuh makan. Makan. Sudah makan pun ada rasa lagi. Oh, udah cukup kenyang. Dari mana antum berhenti makan? Karena ada rasa itu. Itu proses pengawasan alami yang memang sifatnya ilahiyah itu. Itu memang haknya Tuhan enggak bisa diganggu gugat. Kalau kita dalam Islam kita menyimpulkan Tuhan itu adalah Allah Azza wajalla. Jelas. La ilaha illallah ini maknanya. Jadi ada pengawasan dan yang kelima yang terakhir memusnahkan. Pemusnah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan Dia yang akan memusnahkan. Amtum lihat manusia mati, hewan-hewan yang mati, pohon-pohon yang, yang mati, semua itu pengawasan Allah. Itu, itu adalah pemusnahan dari Allah Azza wa Jum'ala. Dan ini sifat ilahi. Lima hal ini, subhanallah, tidak terbantahkan. Tidak ada yang bisa membantahnya. Untuk lebih jelasnya, ikhwani, saya akan berikan gambaran beberapa dalil dulu, kemudian kita akan jelaskan kubu-kubu. Kubu orang yang tidak beriman Saya akan berikan gambaran kepada antum sekalian dengan izin Allah Kubu orang yang tidak beriman dari kalangan raja-raja Yang sudah berkuasa di muka bumi Dari kalangan ilmuwan yang dianggap cerdas Kalangan pemikir, filosof, bahasa akademiknya Bagaimana mereka kehidupannya pada saat tidak tahu ada Tuhan namanya Allah Dengan kecerdasan dan kekayaan kelebihan fisik yang mereka miliki dan nanti saya akan buatkan antum kubu yang kedua kubu orang yang beriman kepada Allah Azza Jalla. Apa hasilnya? Apa efeknya? Dan puncaknya nanti inti bahasan kita pertanyaannya tiga. Di mana Tuhan itu? Kenapa Tuhan itu tidak kelihatan? Dan bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan itu? Tiga pertanyaan ini inti bahasan kita. Tapi saya akan kemas ini. Sebelum masuk ke inti pertanyaan atau e, pertanyaan tadi jawabannya, maka saya akan kemas ke contoh-contoh yang sangat banyak sehingga antum-antum bubar insyaAllah dari masjid ini. Antum sudah tidak ragu sedikit pun. Apapun, antum hanya takut, tunduk, memohon, meminta, tak, apa saja, kecuali tidak akan terjadi kecuali kepada Allah Azza wa s.a.w. Udah enggak ada lagi. Memang la ilaha illallah, enggak ada selain dia. Memang enggak layak, enggak ada yang bisa disembah. Enggak ada yang bisa dimohon, enggak ada yang bisa ditakutin, enggak ada. Nah itu akan lebih jelas nanti dengan contoh-contoh dan realitanya. Sebelumnya, saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran di mana Allah Azza wa Jal perkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Dan pertemukan ayat-ayat ini dengan semua sekutu yang disembah selain Allah. Semua pohon dianggap keramat kah, kuburan kah, setan, kah, awan kah, gunung kah, apa saja. Selain Allah Azza wa Jal, pertemukan dengan apa yang Allah sebutkan tentang dirinya, tidak akan pernah bisa seimbang. Dalil pertama surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 62 sampai 63 A'udzubillahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Allahu khaliqu kulli syai'i wa huwa ala kulli syai'in qadir Allah itu yang selama ini disebut sebagai Tuhan yang kalian yakini dengan itu termasuk bahasa kepada orang-orang yang sudah beriman dan orang-orang yang belum beriman. Ketahuilah ada Tuhan kalian namanya Allah. Siapa dia? Khalidku kulli syaih. Pencipta segala sesuatunya. Kalian lihat, tidak lihat, di langit, di bumi, di kedalaman lautan. Tidak ada kecuali dia yang menciptakan. Semua ini ada dengan izinnya. Wahuwa ala kulli syaih'in qadir. Dan dia mampu mengerjakan apapun. Kata ulama tafsir. Dia mampu menghidupkan yang sudah mati. Mematikan yang sudah hidup. Membuat makhluk-makhluk yang baru Memusnahkan semua yang sudah ada Melimpah-limpahkan Persiapan stok per Kebutuhan makhluk Menarik semua kebutuhan itu sampai mereka Kehabisan stok Semuanya itu adalah hak kausalitasnya ala kulli qadir. Menyembuhkan Apalagi kalau cuma masalah kecil Nyembuhin orang sakit Mengayakan orang susah Menolong orang yang terdolim Itu masalah kecil Nanti kalau tentu memahami ini masalah-masalah yang tiap hari kita hadapin fenomena ini ada yang pusing dengan orang tidak bayar utang, ada yang pusing kena penyakitnya sudah 10 tahun nggak sembuh jadi kecil dengan memahami ayat-ayat seperti ini. Allah Azza Jalla bukan cuma itu tuh kecil. Wah wahala kullu sya'ikhunir hal-hal yang besar bumi ini dan seluruh alam semesta ini bisa dihancurin sama Allah Azza Jalla. Habis semua Allah ciptakan makhluk yang baru bisa kalau Allah mau. Ada dalam ayat Al Quran dijelaskan masalah itu. Allah Azza wa Jal mampu melimpah-limpahkan, memberikan hidayah kepada semua kita. Kemudian juga akan diberikan semua melimpah rezekinya, dan Allah mampu juga menarik semuanya itu habis tidak ada apa. apa Allah bisa membuat semuanya kemarau, semuanya habis. Allah Azza wa Jal mampu mengerjakan apapun. Ini tidak ada yang bisa lakukan ini, tidak ada, mustahil ada yang bisa lakukan. Siapapun yang mengaku raja, raja juga tetap haus. Yang mengaku apapun nanti akan kita berikan contoh dalam masalah itu. Kemudian Allah mengatakan lahu maqalidus samawati wal art. Semua yang kalian lihat di langit dan di bumi ini, maqalidnya, perputarannya, fenomenanya, sistem yang sedang berputar di keduanya miliknya Dia. Allah azza wajalla. Alladzina <archip> kafaru biayatillah ulaika humul khasirun. Yang kufur kepada itu semua, coba meyakini ada Tuhan selain Allah, kafir kepada Allah. Maka mereka pastilah orang-orang yang rugi. Dalil yang kedua. Surah al hasyr Surah nomor 59 ayat 22-24. Audhu billahi minasyaitan rajim. Allah kenalkan dirinya. Huwa Allahul ladhi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, Tuhan kalian. Pencipta, pemfungsi tadi. Penyiap asopan, pengawas, pemilik dan pemusnah. Dialah yang tidak ada Tuhan yang kalian hak sembah kecuali Dia. Alimul Kabeewashyada, Maha mengetahui semua yang kalian lihat atau kalian tidak lihat. Huwarrahmanurrahim, Dia Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kehwani, kalimat yang sering untuk mengucapkan dalam surah Al Fatihah. Arrahmanurrahim renungi maknanya. Begini cara memahaminya. Bukankah seseorang manusia kalau bermaksiat, berbuat kesalahan, seberat apapun selama 50 tahun, di hari pertama tahun 51 dia bertaubat bersih dosanya, seseorang di antara kita kalau punya pegawai, berbuat salah, sekali aja mencuri misalnya, sekali aja berdusta, saya yakin kita sepakat tidak akan dipekerjakan pegawai itu. Bagaimana dengan orang yang berbuat 50 tahun dusta, 50 tahun zina, 50 tahun riba, dosa-dosa yang dilakukan? Dengan subhanallah, taubat nasuhah, kata ulama, bisa lebih kurang dari setengah jam. 50 tahun dosanya bersih. Dari mana ada seperti ini nih? Di kalangan manusia, mustahil udah, gak mungkin. Bagaimana kalau ada orang yang pernah nipu antum? Tiga kali deh, gak usah sekali, tiga kali. Apalagi kalau kita mau bicara, pasti anton tidak akan mau lihat lagi orangnya. Bagaimana kalau orang berbuat menipu itu sampai 10 kali? Sampai 10 tahun, bukan 1 kali, 10 kali. 10 tahun. Allah Azza wa membuka pintu taubatnya. Dalam sebuah riwayat Bukhari dikatakan, Nabi SAW pernah jalan dengan beberapa sahabat lalu melihat seorang ibu lagi menyusui. tertutup dengan kain. Tapi kelihatan ibu itu lagi menyusui bayinya. Kata Nabi Alaihi Wasallam, siapa yang bisa ngambil bayi itu dari ibunya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Jangankan manusia, hewan aja kalau diambil anaknya akan ngamuk. Kata Nabi Alaihi Wasallam, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Tuhan kalian Allah lebih sayang dari, kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah Azza Jal, maha penyayang yang luar biasa. Kita sudah buat salah masih bisa minta ampun diampuni. Huarrahmanirrahim. Allah Allah bila lagi, huwala dila ilaha illahua sadarilah yakinilah dengan fikiran kalian, ekorkan dengan fikiran, ekorkan dengan dengan lisan dan yakini dengan hati kalian dialah Allah yang tidak ada tuhan, enggak ada yang perlu kalian takuti, tunduki, mintai, sembahi kecuali Allah al-malikul kudus raja yang sebenarnya. Kudus itu yang maha suci, kata ulama tafsir ini. Maksud dengan kudus Allah ciptakan kebaikan dan keburukan. Semua perilaku kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah jelaskan ini baik ya, ini buruk. Nikah baik, perintah dapat pahala tuh kalau dikerjain. Zina sama, hampir sama kebutuhan biologis. Tapi ini buruk, dosa ya, masuk neraka. Diingatkan Allah menciptakan semua baik dan buruk. Allah ciptakan dusta, maaf, e, kejujuran dan dusta. Allah sementara ciptakan memang. Tapi Allah bilang, ini jujur, pegangi, jadikan prinsip hidup kalian. Dan dusta jauhi. Allah Azza wa Jal ciptakan semua. Allahu Khalidul Kuli Syekh, semua diciptakan. Baik dan buruk. Gitu kan? Tapi apa kata Nabi SAW? Kalau kalian lazimilah kejujuran, walaupun depan mata kalian kehancuran. jauhilah lah kedustaan, walaupun depan mata kalian keberhasilan. Allah ciptakan semuanya Tetapi Allah itu kudus Artinya kudus tidak pernah bersifat yang buruk yang dia ciptakan Cuma bersifat yang baik Jadi Allah itu jujur selamanya gak pernah ada kedustaan sama sekali Allah itu baik selamanya gak pernah jahat selamanya Terus begitu Jadi Allah SWT itu sifat kudusnya Assalam Selalu damai Gak ada saingannya, gak ada lawannya Selalu tentram sepanjang ya masa Gak kenal waktu, gak kenal tempat Al-Mu'min, yang selalu betul-betul diakini dan benar dengan keputusannya. Al-Mu'aymin, yang membedakan, yang menjelaskan mana baik, mana buruk. Al-Aziz, yang maha mulia. Al-Jabbar, yang maha perkasa. Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kalau antum memahami kalimat-kalimat yang agung ini, saya pernah kasih contoh di pengajian begini, Ikhwan. Saya pernah ada anak saya, masyaAllah umur dua tahun setengah sekarang, laki-laki. Sering waktu kecil, saya sering dari dari umur setahun setengah biasa tangannya saya pegang, genggaman tangannya saya letakkan di dua jari saya, kemudian saya angkat badannya. Coba saya latih supaya pergelangannya kuat, dan Alhamdulillah berhasil. gitu Saya merasakan anak kecil yang satu tahun setengah, dua tahun itu punya power, punya kekuatan. Buktinya waktu dia genggam tangan saya, dipegang. Saya waktu angkat ikut badannya. Ada kekuatan yang luar biasa nih di anak ini. Saya juga melihat diri saya sendiri, kita lihat ikhwani satu jari kita ini isinya ada tiga sendi kecil-kecil sendi ini tapi apakah antum sudah tahu sendi ini bisa ngangkat 10 sampai 15 kilo barang di kresek antum isi 10 kilo antum bisa angkat dengan jari gak ada secara akal manusia sendi dari tulang bisa angkat seberat itu tapi ini bisa bagaimana kalau dua jari bagaimana kalau suatu genggam tangan bukankah manusia bisa dorong mobil dengan telapak tangannya dari mana power itu Kekuatan itu dari mana? Satu orang lah manusia. Kalau kita gabung dua manusia, bagaimana kekuatannya? Kalau tiga manusia, bagaimana kekuatannya? Kalau seluruh manusia digabung powernya, kekuatannya, seperti apa kira-kira? Coba renungi, ini tadabur ya. Ini tadabur ayat. Renungi baik-baik. Jadi ini bukan cuma sekedar masuk dengan kondisi. Ini ilmu, ikhwan. Pohon, kita lihat batang pohon. Bagaimana kekuatan pohon itu? pohon ini aja depan masjid kita yang sudah tumbuh Masya Allah. kalau kita mau goncang adalah dengan kekuatan itu satu pohon, bagaimana kalau kita tiga pohon disatuin dilengketin, lebih kuat lagi kalau seratus pohon kalau seluruh pohon di muka bumi ini disatuin semua, bukankah di dalamnya ada power yang besar hewan kita lihat gajah misalnya satu ekor Gajah itu punya kekuatan luar biasa Bagaimana kalau dua gajah digabungin Bagaimana kalau seluruh gajah digabungin powernya Bagaimana kalau seluruh hewan Singanya, gajahnya, harimau Dari yang besar sampai yang kecil semua digabungin kekuatannya Power apa yang kelihatan Belum gunung-gunung Belum air Belum udara Belum api Belum banyak sekali nih Makhluk-makhluk semuanya nih Kata para ulama Semua itu hanya sebagian kecil dari jabarnya Allah dari Allah itu maha perkasa karena itu cuma kecil kekuatan yang Allah kasih Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta jauh lebih kuat dari daripada makanya memiliki sifat jabar, jabar ini gak ada manusia yang memiliki ini perkasa ekstra luar biasa gitu, yang tenaganya gak pernah habis itu sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa dan mutakabbir sifat sombong memang Allah subhanahu wa ta'ala sombong haknya sebagai pencipta. Dalam hadis Bukhari dikatakan, hadis Qudsi, kata kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman, sombong itu pakaian ku. Siapa yang berani memakainya, maka dia telah menantangku. Dibadah yang dikatakan, saya akan lemparkan dia ke dalam api neraka. Memang sifatnya Allah Azza Jal. Ini tolong diikuti satu persatu, ya ya, karena ini bersambung. Subhanallahi amma yusyrikuni. Ini bukan perkataan saya, firman Allah. Mahasusi Allah terhadap mereka apa yang mereka sekutukan. Apa yang kalian mau minta dari selain Allah ini. Batu lah, gunung lah, apalah itu. Ada orang kadang-kadang, soal Allah, menipu dirinya sendiri. Kain dijahit-jahit. Kemudian dikatakan bisa berikan kekebalan. Subhanallah. Kain kecil. Dari mana itu? Dianggap bisa memberikan makanan. Dianggap bisa memberikan kekuatan. Dianggap bisa mengangkat mudarat. Dari mana semua ini Allah mengatakan subhanallah maha suci Allah amma amatyusyrikun daripada mereka sesukutukan yang kalian sembah selain Allah itu semua sama kalian makhluk air batu tumbuh-tumbuhan hewan jin malaikat semua langit bumi sama dengan kalian cuma beda penciptaan beda poster beda karakter tapi sama makhluk Allah mengatakan lagi kenalkan dirinya masih lanjutan ayat ya masih surah al-hasyr ayat 22 sampai 24 semua mulia ayat ini Allah itu satu-satunya yang menciptakan semuanya Yang kalian dia tidak lihat Al-Bari'u Barik itu ikhwani Artinya yang menguasai bidangnya Jadi kalau dia buat sesuatu Dikuasai bidang itu Itu namanya Barik Luar biasa Al-Musawwir Yang melukis dan menggambar Coba begini Secara rasional kalau Antum berdiri di sebuah pinggir laut misalnya, di pinggir lautan, ada fenomena alam yang indah gitu. Ada kapal lagi jalan, matahari lagi terang, ada awan, sedikit gumpalan awan, kemudian ada burung-burung lagi berterbangan, di sana ada pohon-pohon kelapa, indah pemandangannya luar biasa. Lalu datang seseorang pelukis, membawa papan meja lukisnya. Dia duduk dan dia lukis. Antum di belakangnya melihat, kemudian orang ini berhasil melukis persis seperti apa yang dilihat sama dia, yang dijangkau oleh matanya warna langitnya sampannya, pohon-pohonnya semua persis seperti sama kira-kira antum -kira bilang apa tentang lukisan dia bagus atau jelek kok gak ada nyautnya masih hidup gak ini Hah? pasti kita bilang bagus, saya bukan bicara masalah boleh melukis atau tidak ya kita bukan bahas masalah itu, ini contoh perumpamaan. Kalau ada orang betul-betul dia melukis seperti apa yang bisa antum lihat, dan dia lihat di depan mata kita semua terjangkau, maka kita akan menganggap luar biasa hebatnya orang ini. Bahkan lukisannya dijual miliaran ikhwan nih. Kalau ada orang pelukis bisa menciplak apa yang dia lihat persis, dijual miliaran. Manusia lalai dengan akal pikirannya. Orang ini hanya menciplak di depan mata dia yang bisa dijangkau oleh matanya. Kita subhanallah semut di pikir sana kita lihat gajah depan mata gak kelihatan Gimana itu Ini orang cuma lihat di sini Dan fenomena alam yang tidak butuh lukisan Lukisan itu tidak bergerak Ini bergerak tiap hari kita lihat Kita gak engah dengan itu Gimana itu gitu kan? Ini contohnya Bagaimana Allah musawwir Kata ulama Musawwir ini bukan cuma melukis Lukisan yang sifatnya bergerak Gitu kan Kukisan yang sifatnya bergerak. Jadi kata-kata surah sebenarnya dalam bahasa itu lebih tepat kalau gambar bergerak. Lebih tepatnya seperti itu. Bagaimana Allah Azza wa Jal memiliki atau menciptakan kita dengan dua alis seperti ini. Ada hidung, ada mata, ada kelopak matanya. Antum bayangkan kalau ada orang punya mata, enggak ada kelopak matanya. Serem enggak Antum lihat tuh? Cuma dibungkus kelopak mata, udah indah. Kasih sedikit bulu mata, jadi bagus. Musawwir yang luar biasa Allah SWT dalam ayatnya dikatakan Wasawwarakum faahsana suwarakum Dia yang melukis kalian Menggambar, membentuk Dan dia sempurnakan itu Lahul asma'ul husna Dia punya nama-nama yang mulia Yusabbihu lahumafis samawati wal ard Semua yang di langit Semua yang di bumi bertasbih padanya Wahyu al-Azizul Hakim dan dia zat yang maha mulia lagi maha bijaksana. Ada sebuah riwayat ikhwani. <coughs> riwayat ini ada yang membahaykan, tapi umumnya ada juga ulama yang menghasankan riwayat masuk dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan ini ada ceramah saya judulnya uh, Kiaiku Muhammad Kiai anda siapa? Dan itu insyaAllah akan terbit dalam bentuk buku. Itu banyak meluruskan tentang. Banyaknya orang yang mengaku pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hmm. tapi tidak mengikuti beliau inti harinya itu, itu saya banyak jelaskan tentang uh, mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya riwayat ini riwayat Imam Ahmad. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma berkata, satu hari kami pernah pulang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dari salah satu perjalanan safar begitu tiba di kota Madinah masuk di pintu gerbang Madinah maka kami melewati suku Najjar. Suku Najjar ini salah satu suku dari asli Madinah yang tinggal di, per, di gerbang Madinah. Jadi kan. dulu di zaman Nabi SAW itu suku itu tinggal di kota-kota kotak, -kotak gitu. Mereka berkumpul semua. Jadi orang kalau mau datang, oh saya mau ke pemukimannya suku Najjar, ya ke sana. Suku ini di sini, gitu kan. mereka punya pemukiman-pemukiman. Kebetulan dari pintu gerbang kota Madinah itu begitu masuk pintu gerbangnya, dan zaman dulu memang ada tembok dan ada pintu gerbang kota. Sehingga kalau musuh mau menyerang ditutup pintu gerbang itu, gitu kan. Suku yang pertama dekat Bedugur mana yang suku Najjar Waktu Nabi SAW masuk di sana kata Jabir radhiyallahu anhu, saya melihat ada unta jantan sedang mengamuk. Unta jantan sedang mengamuk. Unta jantan ini ngamuk dan unta jantan ini ikhwani seperti kuda. Ya, kalau ngamuk, bisa nendang, bisa gigit. Tapi unta ini lebih lebih luar biasa lagi, lebih powernya lebih kuat. Dan kalau unta jantan lagi ngamuk ini enggak sembarangan orang bisa meredahkan biasanya ada cara-cara tertentu dan harus orang tertentu pun dibutuhkan waktu yang lama maka kata Jabir ya Rasulullah depan anda ini ada unta jantan lagi ngamuk hati-hatilah kata Jabir tiba-tiba saya melihat Nabi SAW tetap dengan untanya menghadap ke unta yang sedang mengamuk itu dan berkata ta'al kesinilah kata Jabir terjadi sebuah fenomena yang luar biasa bagi kita mungkin biasa karena kita tidak pernah lihat unta gitu kan atau jarang, kita tidak pernah tahu kalau orang Arab itu tahu benar bagaimana unta jantan kalau ngamut itu susah sekali luar biasa, nyerang bisa gigit, bisa nendang, tidak ada yang berani taklukin gitu susah, nanti dia sudah redam 2-3 jam baru kemudian bisa didekatin bahkan kadang-kadang kalau dia lagi marah, walaupun unta betinanya didekatkan, unta betinanya pun diserang sama dia, jadi luar biasa gitu. maka tiba-tiba kata Jabir fenomena yang biasa orang Arab tahu itu berubah Waktu Nabi SAW mengatakan, ta'al, unta itu dengar suaranya, unta itu menghadap ke Nabi SAW, lalu dia turunkan mulutnya ke tanah, unta itu, dan dia seret sampai di hadapan Nabi SAW. Sebagai bentuk penghinaan. Dia turunkan mulutnya, kemudian di dekat Nabi SAW baru diangkat mulutnya. Lalu tenang, enggak marah, enggak apa unta itu, tiba-tiba lunak. gitu Jinak dia tiba-tiba. Lalu kata Nabi SAW, mana tali kekangannya? Dikasih, ambil, dikasih, diikat. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang jadi saksi bahasan kita demi zat yang ubun ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah tidak ada sesuatu pun di langit ataupun di bumi, semua sesuatu ini bisa benda mati, benda hidup di mata manusia. Sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan tahu saya utusan Allah kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Tahu maksudnya Pak Ikhwani? yang tadi firman Allah Subhanahu Wa Taala semua yang di langit dan bumi bertasbih Ini demi Allah benar nih Tembok, pohon, angin, air Semua bertasbih dan semua tahu Allah itu ada Semua tahu Nabi SAW adalah utusan Allah Yang tidak tahu ini Ini kecil ikhwan Banyak orang kadang-kadang menganggap -kadang Oh orang kafir banyak jumlahnya Demi Allah kecil Tidak ada apa-apanya orang kafir itu Kita bukan bicara ruang lingkup Kita saja sebagai manusia Semua selain manusia dan jin ini dari hewan-hewannya, dari tumbuh-tumbuhannya, dari gunung-gunung, air, udara, semua ini tunduk dan bertasdik kepada Allah. Ini makna fihiman Allah. Kita gak sendirian gitu kan? Sampai ulama mengatakan dari makna tafsir ayat ini, air yang diminum oleh seseorang, kalau dia orang mu'min, maka air itu kalau bisa ngomong dan dia dengar akan mengatakan, kalau saya eh, saya bersyukur kepada Allah karena menjadi bagian anggota tubuhmu. Dan kalau dia orang fasik atau orang kafir akhir itu akan mengatakan kalau bukan takdirnya Allah saya enggak suri jadi bagian tubuhmu orang kalau faham kalimat ini ikhwani. bagaimana bisa orang masuk ke kamar hotel berzina kemudian dianggap tidak ada yang lihat dari mana bukankah udara yang anda hirup itu ciptaan Allah bukankah lampu yang dipakai cahayanya ciptaan Allah bukankah peranjang spreikain kapas yang ada di situ ciptaan Allah bukankah semua ini udah apa saja ciptaan Allah SWT akan jadi saksi hari kiamat Mau tahu buktinya hadis yang sahih di mana Nabi saw bersabda siapapun yang sholat di sebuah tempat-tempat itu akan jadi saksi untuknya hari kiamat. Bagaimana bisa sejada tembok ini semua jadi saksi? Itu rahasia Allah sementara, tapi memang mereka semua mengetahui itu. Di dalam hadis Bukhari yang lain pernah Nabi saw ini hadis sahih riwayat Bukhari tentang mujizat Nabi saw. Nabi saw pernah kata Jabir bin Abdillah, eh, Anas bin Malik ini merekam hadis. Aqa Anas radhiyallahu satu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali kalau khutbah atau ceramah itu sandar di mihrab beliau. Jadi mihrab seperti ini ikhwan ini ada batang pohon yang kurma yang sudah ditebang atasnya ditebang akarnya Lalu ditancapin. Lalu itu didempet-dempetin. jadi dapat inbox. Jadi tidak ada semen dan batu kayak kita sekarang. Zaman dulu seperti itu kurang lebih. Maka Nabi SAW dulunya, awal-awal itu di Madinah, beliau kalau khutbah Jum'at, beliau kalau nasihatin orang, ada pengajian, itu beliau kalau capek, beliau sandar ke batang pohon itu. Ya, ada batang pohon besar, pas di depan mihrab beliau, jadi sutrahnya. Maka kata Jabir, datanglah seorang sahabiat, seorang wanita, yang berkata, Ya Rasulullah, saya punya seorang pegawai, mahir buat ya, kayu, saya mau buatin anda mimbar, boleh enggak? Kata Nabi SAW, silakan lalu wanita itu pulang dan memberitahukan kepada pegawai jadi ingkas cerita tiba hari Jum'at tidak tahu berapa lama dibuat mimbar itu tiba hari Jum'at Nabi SAW keluar dari rumah beliau ingin khutbah Jum'at lihat mimbar sudah siap biasanya Nabi SAW tidak pakai mimbar dan mimbar Nabi SAW memiliki tiga anak tangga pada saat itu makanya dikatakan sunnahnya punya tiga anak tangga maka Nabi SAW pun naik ke atas itu mimbar lalu memberikan salam seperti biasa khatib lalu kemudian Bilal mulai azan Kata Anas Ibn Malik, waktu Bilal sementara azan, jedah antara azan dengan azan kan ada tarik nafas gitu kan. Kami mendengarkan suara tangisan anak kecil. Awalnya seperti tangisan bayi, lama-lama seperti anak kecil, lama-lama seperti seorang induk unta, seperti sosok induk unta yang sedang cari anaknya meringik dengan suara yang keras gitu. Dan kami tahu di masjid tidak ada anak kecil. Ini lagi Jumat, tahu tidak mungkin ada orang bawa anaknya gitu, tidak juga ibu-ibu yang datang gitu kan. Maka kata Anas ibn Malik, saya melihat, kami melihat Nabi SAW turun dari mimbarnya Kemudian mendatangi batang pohon yang ada di depan mihrabnya Lalu memeluknya, seperti memeluk anak-anak, seperti memeluk anak kecil Lalu beliau bersabda, demi Allah, demi zat yang geng'a jiwaku dalam genggamannya Kalau aku tidak memeluknya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat Siapa yang sangka ikhwani? Batang pohon sudah ditebang, atasnya ditebang, akarnya masih bisa nangis. Nggak masuk di akal kita, tapi ini Muizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Sahih menjelaskan masalah itu. Jadi jangan sampai antum lalai nih. Kalau ini semua makhluknya Allah ini nggak terjadi begitu saja ini, gitu kan? Baik, tetap dierenungi nanti akan sampai pada titik poin, Insyaallah antum bubar sudah kenal Tuhan antum Allah SWT lebih dari sebelumnya. Kita pindah dari yang ketiga. Surah Al-Baqarah urutan 2, surahnya ayat 21. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumulladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, tidak terkecuali. Suku manapun dia, mau orang bule di Eropa, mau orang Arab di Asia, mau orang Melayu di Asia Tenggara, mau orang kulit hitam di Afrika, semua manusia tidak terkecuali. Sembala Tuhan kalian satu saja yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan yang sebelum kalian Semua yang sebelum kalian kenali dan kalian tidak kenal itu Semua dia menciptakan agar kalian tunduk dan patuh kepadanya Kemudian selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 22 Surah nomor 2 ayat 22 lanjutannya tentunya Ini sama saya tadi Al-Baqarah 21 ayat 22 nya A'udzu billahi minasyaitonirajim. Langgengannya, "Allazi ja'ala lakumul arda firasha." Dia lah yang telah menjadikan buat kalian bumi ini firasy. Orang Arab itu kalau bilang sesuatu yang bisa didudukin, bisa dibaringin namanya firasy. Makanya bahasa Arabnya kasur itu firasy biasanya. Dibilangi begitu. Karena dianggap semua yang bisa dipakai. Atau orang mau tebar sejadah atau permadani orang biasa mengatakan ufrush. Ayo, tebarin nih supaya bisa didudukin, gitu kan? Itu dikatakan Allah mengatakan kalimat ini. Dialah yang telah menjadikan bumi ini firash, bisa didudukin, bisa ditidurin, bisa diinjak, bisa ditocok tanamin, bisa diambil hasilnya. Wassama kan? abinaa <tik> dan langit dijadikan sebagai bangunan. Wa anzalaminas sama ima anfaakhiraja bihi minas thamaratiruskon lakum. Lalu dia juga yang telah menurunkan dari langit hujan itu, dan dengan hujan itu keluarlah buah-buahan sebagai rezeki dan kebutuhan kalian. Banyak orang subhanallah mengeluh dengan hujan ikhwani. Coba tada burit. Hujan, orang anggap hujan terus nih, keluhan. Dia tidak sadar. Hujan itu adalah proses alami, proses alami yang sifatnya ilahiyah, haknya Tuhan. Yang memang disiapkan untuk kebutuhan kita. Ini kalau lagi musim panas begini, antum lihat sungai segala god kosong ya, kering. Kemana airnya? Pernah nggak antum pikir kemana airnya? Secara ilmiah itu menguap, ditarik oleh panasnya matahari ini menguap dan menguapnya sampai ke atas sampai ke langit tuh, sampai ke awan dan di awanlah semua air ini tert tertampung. Dia merek ini airnya tidak melewati lawan pas di awan bertumpuk tuh dengan hikmah Allah bertumpuk di situ. dan di awan itu subhanallah para ilmu mengalami penelitian ternyata air yang tadinya diangkat pun itu kotor bekas dipakai oleh manusia kotoran hewan sudah berubah warna berubah rasa, difilter ini antum yang punya air isi ulang lihat filter antum itu seperti itu filter fungsinya awan tuh kemudian diturunkan oleh Allah Azza wa dalam kondisi suci, bersih lagi Makanya Nabi S.A.W. kalau turun hujan, membuka imamahnya dan kadang-kadang membuka sebagian bajunya. Membiarkan air hujan kena. Ditanya oleh para sahabat, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi S.A.W. sesungguhnya dia baru saja turun dari rahmat Tuhannya. Di sini sebagian ulama hadis bilang, baru Allah sortir nih, difilter kembali jadi segar kembali, boleh dipakai suci. Air suci kembali. Orang banyak ngeluh. Oh karena hujan lebat jadi banjir. Salah. Yang buat banjir kitanya nutup. Saluran airnya untuk ngalir ke sungai dan lautan. Coba kalau enggak, maka enggak ada masalah sebenarnya. Gitu ya. Jadi bagaimana Allah sementara mengatakan Dia menurunkan air hujan sehingga keluar untuk kalian rezeki. Falataj Anda dan wa antum taalamun. Jangan pernah jadikan untuk Allah Anda jamaat daripada nit. Maksudnya saingan. Enggak ada yang bisa bersaing sama Allah. Sementara kalian tahu sebenarnya kalau kalian mau belajar, kalian tahu. Ini baru empat ayat, lima ayat. Ada pengetahuan baru gak untuk mendapat ini? Hah? Terasa gak? Kalau enggak anak bubar deh. Percuma <tuh tuh> anak teriak-teriak nanti. Ini baru lima ayat. Gimana kalau satu tiga puluh juz al-Quran anak bacain dong tuh? Terus informasi. Asal mau belajar, dapat informasi. gitu kan? Dari setelahnya, surah An-Nisa ayat satu yang sudah masyhur sering disampaikan dalam khutbah-khutbah gitu kan surah An nisa surah nomor 4 ayat 1 a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nasu taqurubbukumulladzii khalaqakum min nafsin waahidah <tuh> Hai sekalian manusia tunduklah patuhlah kepada tuhan kalian yang telah mencipta menciptakan kalian dari jiwa yang satu adam alaihissalam Wakala kami min hazau dan dari jiwa yang satu Allah ciptakan pasangannya Hawa alaihissalam. Wabat minhumarjalam kata orang wanita. Bat ini kalau bahasa Arab itu seperti orang pegang sebuah benda yang tadinya bersatu kemudian diserakin di tanah itu Namanya mebat. Gitu kan? Maka kata Allah sementara dan dari dua ini kami bat. Basmahumah, wabastahminhumah dan kami sebarin dari keduanya. Rijalang ketirang wanita banyak laki-laki dan banyak perempuan. Wataku Allah ladita saalunabihi walharham maka hanya tunduklah dan patulah kalian kepada Tuhan yang dengan dan kepadanya kalian memohon dan juga jagalah lah hubungan silaturahim kalian. InnaAllah kana alikum Ketahuilah Tuhan kalian Allah selalu mengawasi kalian. Di ayat yang lain diceritakan ini ayat yang agung sekali surah Al-An'am. Mohon maaf ini agak panjang ayatnya tapi kita saya akan bacakan surah Al-An'am urutan 6 ayat 95 sampai 102 gitu kan. Ini ada dua dalil tersisa, sisanya insyaallah kita bacakan. Kata Allah Subhanahu wa taala innallaha falikul habbi wannawa. Allah itu falik Faliq itu membuat, mendesain, menciptakan dengan sempurna. Hab wa nawa. Biji, hab itu biji. Biji seperti biji untuk bibit. Nawa. Nawa ini sesuatu yang di dalamnya biji itu. Jadi kalau biji itu ikhwani, antum hancurin walaupun sudah kering, dalamnya ada seperti serbuk. Nah itu namanya nawa. Kalau tidak ada nawa, di daerah serbuk itu gak bisa jadi pohon kalau kalau antum ambil biji coba ambil dua biji biji buah apa saja antum pecahin bijinya kemudian antum keluarin yang satu nawanya serbuknya dibersihin sampai bersih taruh di sebelah dengan biarin yang satu masih ada nawanya masih ada biji di dalam, eh serbuk di dalamnya biarin, nanti yang tumbuh pasti yang ada nawanya Allah mengatakan Allah menciptakan hab itu bijinya dan nawah di dalamnya kalimat yang sensitif sekali nih gitu kan orang kalau secara ilmiah memikirkan luar biasa kalimat Allah ini Allah yang ciptakan tuh didesain sedemikian rupa gitu kan yukhrijul hayya minal mayyit dari situ nanti Allah juga mengeluarkan yang hidup dari yang mati ini biji dianggap mati ya keluar pohon dari situ hidup wa yukhrijul mayyita minal hayy dan dia juga bisa mengeluarkan dari ya sesuatu yang sudah hidup pun nanti itu bisa menjadi mati ada yang sudah misal kayak pohon nih pohon itu sudah tumbuh nanti bagaimana bisa apakah ini daun yang di pohon depan masjid kita sekarang ini pohon yang ini daun yang dari awal dia tumbuh bukan pasti berganti gugur diganti dengan daun yang baru terus begitu jadi dari hidup pun Allah subhanahuwataala keluarkan dari yang hidup itu sesuatu yang mati diganti itu maknanya Zalikumullah Itulah Allah Tuhan kalian Fa'anna tu'fakun Bagaimana kalian masih bisa menolak Falikul isbah Dia yang menciptakan pagi Kita kadang-kadang manusia ini cuma tahu bangun Aktivitas kita makan, sarapan, ngobrol Tidak pernah berfikir fenomena alam Allah aja akal fikiran kita Dia menciptakan waktu pagi ini. Mulai terbit matahari, mulai terang Orang mulai beraktivitas Waja'alal layla sakana dan menjadikan malam tenteram, tenang untuk istirahat. Washyamsawal Qamar husbana dan matahari juga bulan. Perhatikan ya Allah terus sebutkan satu persatu per item nih. Tak ada manusia yang bisa begini tu. Dia menyiapkan matahari dan bulan husbana. Husbana itu bisa berarti petunjuk, penerang, ya panduan. Zadikatagbirul Azizil Adim itulah sesuatu yang telah ditentukan oleh Zat yang maha mulia juga maha mengetahui. Wahyualladhi jaalalakum menuju malithah tadubihah fi zulumatil barri wal bahr Dia lah yang telah menjadikan buat kalian bintang-bintang gemerlapan yang kalian bisa jadikan sebagai petunjuk di malam hari kalau kalian sedang berada di daratan atau di lautan. Ini teman-teman nelayan tahu pasti. Kalau di lautan mereka jadikan petunjuk bintang-bintang atau orang yang sering bepergian tapi zaman sekarang sudah banyak lampu. Kalau zaman dulu tuh orang masuk di padang pasir dia tidak tahu harus di mana arahnya kecuali lihat bintang-bintang. Qad <tid> faṣṣalnā al-āyāti Kami telah jelaskan ayat-ayat kami untuk kaum yang mau belajar. Wa huwa alladhī anzaala minas-samā'i mā'an fa-akhrajnā bihi nabātakulla shay'in li shay'in fa-akhrajnā minhu khadran na Nukerjumunh haba mutrafim, dan mina nakhli min tulihah kinnuan daniyah, dan jannat min anam, dan zaitun, dan rumman. Zaitun dan rumman, mustabihah, dan tidak matushabih. Dan dia juga yang telah mengeluarkan dia yang telah mengeluarkan hujan dari langit dan mengeluarkan dari air hujan itu tumbuh-tumbuhan yang semuanya tumbuh-tumbuhan apapun, apapun jenisnya tumbuh dengan air hujan itu. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu sesuatu yang berwarna hijau. Dan kami keluarkan lagi dari pohon-pohon yang sudah hijau itu ada biji-biji lagi. Biji-biji ini nanti akan mengeluarkan buah-buahannya. Kemudian juga dari pohon kurma yang kalian lihat di situ ada ya, apa namanya mayang-mayangnya yang dari situ bergantung buah-buah kurma. Dan kebun-kebun yang lebat sekali dari kurma, dari buah zaitun, dari buah delima yang kalian lihat mustahbihan wakayiramutasyadhi. Kita bisa lihat delima Indonesia sama delima Eropa sama namanya delima, beda poster tubuhnya, kadang-kadang warnanya sama, beda mungkin ukuran besarnya dan rasanya berbeda. Kalian lihat sama tapi beda kata Allah. Mustahbihan wakayiramutasyadhi. Mirip tapi tidak sama rasanya, gitu kan? Jadi berbeda. Kita lihat semangka misalnya posternya beda-beda. Kalau nanti melihat semangka di di Madinah tuh luar biasa bisa setengah meja ini, gitu kan? Besarnya kalau lagi musim-musim panas kayak sekarang, mungkin semangka kita di Indonesia lebih kecil. Rasanya juga berbeda, gitu kan? Allah sementara ciptakan seperti itu. Unzuru ilah tamrihi ilah atmarawayyani. Yang kalian perlu lakukan kata Allah satu saja. Coba lihat buah-buahan itu kalau sudah berbuah dari mulai kecil. Mulai besar sampai dia matang, perhatikan, lihat bagaimana keajaibannya. Guaiannya ini adanya adalah dia membesar, dia mulai hampir pada tingkat kematangan. Inna fidah likala, inna fidah lipumla ayatin dikaumi yuk Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Buah yang berbuah itu jangan cuma sekedar beli, kawan. Makanya saya sarankan kalau saya pribadi memang begitu senang. Antum kalaupun tidak halaman di rumah cuba beli tanaman pohon buah-buahan ditanam. Kalau tidak ada halaman pun mungkin bisa di pot, bisa tabulan pot kita lihat tu. Soalan buah-buahan. Kemudian kita tak Tadaburi ayat ini, bagaimana pada saat tumbuh, bagaimana pada saat keluar buahnya. Saya pribadi ya, Allahualam kalau antum, tapi saya pribadi kalau lagi melihat pohon mangga di depan rumah saya itu lagi berbuah, itu kenikmatannya tersendiri. Sampai saya nikmatin setiap hari kalau lagi tumbuh, membesar, saya lihat sentimeternya mulai membesar, sampai dia matang. Pada saat dia matang itu gembiranya rasanya pada saat memetiknya, ini matang di pohon sendiri. Biasanya orang begitu ya, bahkan kadang-kadang di pasar dibedakan, ini matang pohon pak, ini beda. Gitu. Maka itu juga Allah memang berikan mengatakan di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau beriman. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa Mereka menjadikan sekutu-sekutu dari jin yang jin itu diciptakan oleh Allah. Wa kharaqu lahu banina wa banatin ilm. Lalu mereka mengatakan Allah itu punya anak laki-laki atau perempuan tanpa ada ilmu subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha Suci Allah terhadap apa yang mereka gambarkan. Badi samawati wal ard. Sadarilah semua kajian langit dan bumi ini penciptaannya, pengawasannya, yang kesempurnaannya Badi namanya. Badi samawati. Dia yang melakukan semua itu. Seluruh langit dan bumi. An na ya kunulahu waladum walam takunulahu sahibah. Pakai akal kalian sebagai manusia dalam alam kalian sendiri manusia yang aku ciptakan kata Allah. Tidak mungkin ada orang punya anak tanpa ada pasangan hidupnya, gitu kan. Tanpa ada perempuannya, gitu Kata Allah bagaimana? Allah pun bisa punya anak tanpa ada sahibah. Tidak ada pasangannya, memang Allah tidak butuh itu. وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ Dan dia menciptakan segala sesuatunya. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ alim Dan dia bukan cuma menciptakan, dia tahu mengawasi apapun, ya kan? Zalikumullahu rabbukum itulah Tuhan kalian Allah la ilaha illahu tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah kecuali dia khaliq kullisya'in fa'buduh sekali lagi diulangi dia pencipta segala sesuatunya maka sembahlah dia wa huwa ala kullisya'in wakil dan dia atas segala sesuatunya mengawasi mengetahui wakil itu mendampingi mengetahui pengawasan Dalil yang terakhir, baru kita masuk ke contoh-contohnya Ini tentu masih banyak ikhwan ya Masih banyak sekali Tapi e, dalilnya tidak, tidak, tidak terbatas dalam Al-Quran Ini cuma sebagian kecil, 7 atau 8 dalil saya angkatkan Ada mungkin ratusan, bahkan saya bahasakan ribuan ayat Al-Quran yang seperti ini bahkan mungkin lebih hebat Cuma keterbatasan ilmu saya saja ya Maka surah Al-Hajj, urutan 22 ayat 73 Allah subhanahu wa ta'ala menantang kita dengan Firman-Nya, Ya ayuhan nasuduri bama talun fassami ulah. Wahai sekalian manusia tidak terkecuali diberikan perumpamaan untuk kalian maka fikirkan baik-baik. Innaladina tad'gunah min dunillahi lainya khuluqudubaba walaijtimau lah. Semua yang kalian seru, sembah, mohon, takuti selain Allah, jinka, batu ka, kuburan ka, pohon ka, apa saja. Mereka tidak akan pernah menciptakan seekor lalat, walaupun mereka bersatu, semua tidak akan pernah mampu. Wa in yadzub min, wa in yadzubhumuzubabu Shay'an laystan kizuhumin. Dan kalau lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Kita punya segelas air, segelas susu, lalat datang hinggap, diambil setetes, dibawa lari, bisa kita ambil kembali? Allah nantang dengan akal pikiran lalat hewan yang kecil sering kita lihat di tempat-tempat sampah maaf azza dan kalau datang kita usir yang kita anggap tidak ada nilainya lalat kalau mati tidak dipedulikan gitu kan Allah kasih contoh itu dan ini sering Allah kasih perumpamaan karena lalat ini memang selalu dilihat oleh manusia kata Allah dakufa pawli buwal matrub sungguh lemah yang menyembah dan yang disembah gitu kan bahkan dalam sebuah hadis kata Nabi saw Bumi semua ini, dunia ini semuanya dengan perhiasannya tidak ada nilai eh, apa dunia eh, sesungguhnya dunia ini dan seluruh yang ada di dalamnya tidak ada nilainya. Eh, eh, bahkan Allah Nabi SAW mengatakan setengah lembar sayapnya lalat lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu Wataala daripada dunia dan seluruh perhiasannya. Seluruh kita ini, seluruh makhluk ini. Di bumi ini semua digabung dengan perhiasannya Tidak ada nilainya di mata Allah Kalau kita lihat lalat kadang-kadang tidak ada nilainya Allah berikan contoh tuh Bahkan dunia yang kalian tinggalin Dan kalian semuanya tidak terkecuali Tidak ada nilainya di mata Allah Lebih, lebih bernilai setengah sayapnya lalat Daripada kita semua Di mata Allah Azza wa'ala Ini harus kita fahamin baik-baik gitu -baik. kan Baik saya akan masuk sekarang ikhwani Ini adalah tanda ayatnya Ini mukaddimah